Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan Buya Yahya Semoga selalu diberikan kesehatan, tawir dan batinnya Dan diistikomahkan ya. untuk mendidik kami semua yang fakir ilmu ini Buya saya izin bertanya tentang solat berjamaah ya Seandainya ada orang ingin bersolat jamaah Tapi ada tiga orang Yang mana yang diutamakan untuk menjadi imam Bila mana Yang satu dia pintar baca Al-Qur'an khususnya Al-Fatihahnya ya dan mengerti agama tetapi umurnya belum balik atau masih kecil yang satu lagi nya sudah balik mengerti agama, akidahnya benar tapi baca Al-Fatihahnya belum lancar bu ya dan yang satu lagi baca Al-Qur'annya benar tetapi dia akidahnya berbeda bu ya, udah balik soalnya eh, pernah dengar kalau misalnya yang di imam yang jadi imamnya itu akidahnya beda kan makruh bu ya Sedangkan kalau yang yang jadi mame itu al-fatihah yang enggak benar, itu hukumnya tidak dianjurkan atau haram kalau misalnya makmum itu mempunyai e, pembacaan al-fatihah yang benar. Mungkin gitu aja bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Imamnya ngerti hukum dewasa, akidahnya benar, tapi bacaannya kurang benar. Kalau kurang benarnya itu derajat sampai Hilangnya huruf atau rusaknya huruf di dalam fatihah namanya ummi Maka bermakmum dengan orang ummi Ulama dalam mata kita berbeda pendapat Yang pertama mengatakan tidak boleh dan tidak sah Sampai derajat tidak sah kalau anda bacaannya benar fasih, tak tahulnya berikmahmum dengan orang yang haknya jadi kaf. Ada hak jadi kaf? Imam Hambali kalau di Jawa Timur jadi kam. Bali. Imam Kambali. Hambali jadi ka. Ya kan? Imam Hanafi, Imam? Ka ya. Baik. Lah. Menurut manhaf, menurut manhaf yang dikukuhkan tidak sah bermakmumnya orang semacam ini. Tapi menurut pendapat yang kedua ini perlu dipakai. Pendapat yang kedua adalah alaih broh bitikodil imami labitikodil makmum. Kalau memang dia bisanya begitu, kita sah sah saja ikut menurut pendapat kedua dalam mata imam ash-shafi. Baik. Adapun imamahnya anak kecil, imamahnya anak kecil, imak kecil jadi imam asal kan sudah tangis, usia tujuh tahun. Dan bisa membedakan antara bara dengan roti. Bisa bercebok, bisa membedakan kiri dan kanan. Maksudnya sudah bisa berpikir. Akalnya ada, At-Tam Di dalam madhab kita Imam As-Syafi'i R.A. Kisah Sayyidina Usama bin Zaid. Maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, Anak kecil yang sudah at boleh menjadi eh, imam Disepakati di dalam madhab Imam As-Syafi'i. Cuma di dalam madhab Imam Malik tidak sah. Hilafnya adalah antara madhab Syafi'i dengan madhab Imam Malik. Kalau yang ketiga, ini sudah dijauhkan saja. Selagi ada pilihan dua ini dijauhkan. Kalau akidahnya beda, awas hati-hati. Namanya akidah beda, ngapain boleh jadi imam di tempat kita? Itu sudah harga mati kalau akidah yang ini. Selagi masih ada pilihan dong? Dua. Sekarang pilihannya antara orang dewasa akidahnya benar, bacanya enggak benar, dengan anak tamyes, anak kecil, yang sudah tamyes, sudah berakal, umur tujuh tahun ke atas, belum balik, tapi bacanya bagus mana yang diutamakan kalau kita ngambil yang pertama anggap saja ngambil yang pertama yaitu orang tua bacaannya belepotan akidahnya benar ada yang menegur dan menyalahkan kita yaitu dari ulama madhab imam syafi'i tapi kalau yang kedua anak kecil tambah jadi imam dari madhab syafi'i tidak ada yang menyalahkan tahu hanya matab imam, malik keluar dari matab kita maka diutamakan anak kecil yang tamis untuk jadi imam daripada sebab kalau sudah anak kecil tamis jadi imam kalau pengikutnya syafi'i semuanya gak ada yang ribut, gak sah gak ada gak ada yang mengatakan tidak tidak sah, tapi kalau imam yang satunya yang gak ngerti pendapat kedua bisa batal nanti, bubar itu nah, maka dari itu tetap diutamakan apa tadi anak kecil yang bacaannya bagus tapi dia tamis itu apa sih Tam itu berakal, ngerti, sudah bisa diajak ngomong, bisa na bersihkan Najis. Biasanya Tam syaratnya, kalau dalam hatapnya Mam Syafi'i, dua. Umurnya tujuh tahun, kemudian bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, bisa... Itu Tam, Tam bisa wuduk sendiri, itu Tam Kalau lima tahun, ada empat tahun, bisa makan sendiri. Bukan Tam namanya rakus. <tuh>, anak tiga tahun makan, ada. Jadi, nah, jadi Tam Yis seperti itu, baik, ya. Berarti kita makan apa? Anak kecil... Tam Yes, yang baca saja bagus, sehingga tidak ada yang repot di nanti tidak ada yang heboh. Yang heboh orang maliki, nanti ini malik. Tidak ada di tempat kita matahab malik ya. Jadi kalau kita pakai yang pertama tadi, ada yang heboh di masyarakat kita. Tapi kalau pakai yang anak tam Yes, tidak ada yang heboh di masyarakat kita. Cuma masyarakat itu masyarakat aneh juga loh ya, kadang-kadang itu. Kita dengar di sebuah masjid. Itu kalau jadi khotib Jum'at sama imam Jum'at itu kalau belum nikah tidak boleh. Berarti imam Nawawi tidak boleh dong jadi imam ya. Tidak tahu dari mana itu sumber itu ya. Jadi ada kalau orang belum nikah, enggak boleh jadi khotib sama jadi imam. Pernah dengar enggak? Saya dengar tuh sampai ada laporan. Buya tolong agak teges masalah ini. Kenapa? Ini ada sebuah masjid, kalau khotib dan imamnya belum nikah, enggak boleh. wah Belum sempurna. Kalau ngatakan belum sempurna sih, Pak Ajar maksudnya apa? ya mungkin tapi orang yang belum menikah bisa saja lebih soleh dari menikah kok jadi tidak ada aturan seperti itu memang tidak tidak nggak, nggak adung kalau masalah sempurna mungkin karena mungkin ada seorang syekh tua yang abid, ahli ibadah, soleh kiranya bagus sebarang kalau memang mungkin yang alim adalah muda belum nikah, ya tidak ada masalah dia sempurna dengan ilmunya sempurna dengan akhlaknya mungkin begitu seperti itu jadi enggak enggak ada enggak ada larangan semacam itu.